Alaikum warahmatullah. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah hari ini kita kedatangan juga teman-teman dari Majelis Tato. Wah. Oh. Baik, Ustad, boleh dikenalkan dong Ustad teman-teman ini uh, dengan siapa? A Ami, Kang Ami. Oke. Okay. Kang Isa Oh, Pak <tuk> Satu lagi. Semua aja sampai sono tatonya, Boleh-boleh dikenakan teman-teman ini namanya Barat, adalah para, para. Majelis Tato. Majelis Tato. Itu ada singkatan atau apa? Singkatan dari Majelis Tato itu tobat Total. Majelis wow. tobat Toba Total berarti eh uh, berarti semuanya ada bertanggung oh, jawab juga. Enggak. Jadi karena memang memang awalnya jadi sekitar akhir Maret kemarin mm -hmm. uh, saya dapat WA dari Bang Vino. Oke. Okay. Eh uh, beliau selama itu sering ikut kajian Sadevi sampai pada suatu masanya uh, beliau merasa ngerasa apa ya butuh jauh lebih dalam. Oke. Okay. Tentang hijrahnya beliau akhirnya ketika beliau curhat ke Sadefi menyarankan untuk uh, belajar lebih jauh bersama saya di pesantren Mambau Huda oh. ya, jadi saya sehari-hari ngelola pesantren Pesantren Mambau Huda. jadi kehadiran Mas Bang Vino dengan hijrahnya, beliau bilang ke saya saat saya pengen belajar Islam jauh lebih dalam lagi apa syaratnya? saya bilang syaratnya cuma satu niat yang teguh cuma itu aja akhirnya Saat nggak apa-apa, saya cuma sendirian ngajinya nggak apa-apa, nggak apa-apa silahkan. Yang penting eh, kamu mau belajar sungguh-sungguh. Biayanya berapa? Gak ada. Yang penting kamu mau. Dan alhamdulillah saat itu eh, pertemuan pertama saya dengan eh, Mas Vino itu tanggal 27 Maret. 27 Maret kita belajar ngaji dari hijaiyah hingga lilah itu yang kemudian menjadi tagline kami. Karena memang kami belajar dari nol banget belajar bareng-bareng. Balik -bareng. ngaji ikro ya. Mari kalau lagi dari nol gitu. Minggu pertama saya cuma berdua dengan Mas Vino. Minggu kedua pertama dengan Kang Ari. Ada ketiga bertambah jadi tujuh orang, lima belas orang. Sampai sekarang hampir kitar 40 orang. Dan ada ah ahwatnya juga? Ada ahwatnya juga yang juga bertato juga, ada yang enggak. Jadi Majelis Tato sebenarnya lebih kepada ikhtiar kita untuk terus-menerus mau berubah. Terus-menerus mau menjadi berbuat baik dan seterusnya. Dan yang penting adalah di Majelis Tato sebenarnya kita saling mengingatkan satu sama lain saling menasehati satu sama lain dan e, pun saya hadir bersama teman-teman majelis satu saya badai sebagai sebagai teman mereka karena saya sendiri juga banyak mendapatkan pelajaran dari mereka jadi kami saling memberikan hikmah memberikan ibroh, memberikan pelajaran satu sama lain jadi kita berbagi sharing luar biasa nah, kalau boleh tahu Anggota-anggotanya itu dari mana aja? Ragam profesi, ragam latar belakang sejarah hidup dari sejarah hidup yang A hitamnya sampai B sampai Z hitamnya ada semua. Uh, profesi hari ini juga dari mulai Bang Vino sendiri misalkan uh, beliau awalnya dari artis tato, terus ada yang wah macam-macam deh. Macam-macam. Bang Vino itu yang mana? Ini, ini. tetangga saya di Surabaya ini tetangga. Betul, betul. Oh, Lu bener. Surabaya. Oh benar. Betul dari Surabaya. Jadi ini dari Fadil ini. nih. Bang, bang Fadil juga sama. Uh, ya, kita belajar bareng-bareng semua dan kita menerima. Kita menyebutnya kemudian menjadi santri rock and roll. Asik. Rock and roll. Uh, tidak melihat latar belakangnya seperti apa, hitamnya seperti apa. Yang penting kita, kita melihat ke depan. Tujuan kita lillah, hanya itu nggak lebih dari itu. Oke, kalau melihat dengan maaf ada yang bertato segala macam, pernah nggak sih mengalami pandangan-pandangan miring atau ya. itu tantangan-tantangan tantangan bahkan di lingkungan kami sendiri pesantren sempat ngerasa, aduh gimana nih kedatangan mas-mas tato dan seterusnya Oke. ada kegagaman kegagalan. Lebih asik jawabnya sama yang pernah di pandang nah, miring. Nah, silakan, langsung Mas Fadil atau Mas Pino, silakan Mas Pino gimana pernah pernah mengalami nggak di, di, dipandang miring dengan kondisi maaf bertato padahal di sisi lain kita sudah berhijrah ya, pernah sih suatu ketika waktu itu saya sempet sholat jumat e, ketika sholat jumat teh ada bapak-bapak gitu dari mulai saya masuk masjid sholat sunnah sampai dengan selesai sholat jumat beliau nggak lepas pandangan gitu loh maksudnya liatin terus liatin terus aja ya, kayak yang ada yang aneh gitu kan Karena ketika saya ke masjid pun, saya apa adanya aja, pakai kaos oblong biasa, lengan pendek tuh kan. ah ketika saya mau gi si bapaknya nanya, mas bentar boleh nanya, dia bilang. Hmm. Kenapa pak? Itu kalau ditato gitu sakit gak? Saya? Sakit pak. Hmm. Terus kenapa ditato? Ya mungkin ini bagian masa lalu saya, saya bilang. Terus beliau nanya lagi, terus kalau kayak gitu sholatnya diterima nggak hmm. Waktu pertama dia tanya kayak begitu, saya juga ada perasaan kayak yang minder gitu kan akhirnya saya coba buat nenangin diri saya jawab kalau untuk urusan ibadah buat saya sih yang penting saya melaksanakan ikhlas kewajiban saya urusan diterima atau tidaknya mangga Bapak mau duluan menghadap Allah tanyakan ke Allah kalau misalnya salat saya diterima atau tidak ada jawabannya baru kasih tahu ke saya ya, kalau buat saya sendiri sih istilahnya gitu Wah itu tidak hanya secara lisan, tapi dari perbuatan Oke. konkret. Misalnya seperti saya sendiri bertato ke masjid, ya mungkin buat sebagian orang masih aneh. Tapi buat saya lebih baik yang bertato itu ke masjid daripada nggak bertato tapi nggak pernah ke masjid. Serhat Oke, pernah nggak mengalami misalnya pengen bayar zakat ke masjid, panitianya malah jadi takut gitu? <SILENCIO> pernah, pernah. Pernah, pernah. Oh, oh. Ya, main ya, jangan main tuduh dong. Gimana dia pengalamannya? Dia. Siapa namanya? Adil nama Padil. saya Fadil. Padil. Padil. E, kalau untuk pengalaman itu sih, M e lebih tepatnya ke movement ya. Okay. Ada beberapa movement yang saya jalani di Bandung juga gitu. Okay. Untuk sosial, alam gitu. Ada juga tanggapan-tanggapan tanggapan miring, yang akhirnya beranggapan, kadang ada pertanyaan uangnya dari mana nih, gitu terus tujuannya apa nih, gitu. padahal yang diniatkan itu memang sebetulnya adalah pembalasan kita dulu kepada diri sendiri gitu, yang dulunya kerjaannya merusak gitu ya, merugikan orang lain gitu. Sekarang sudah saatnya, sekarang membetulkan apa yang kita rusak, membantu apa yang kita, apa yang orang-orang butuh dari kita gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk banyak orang sih sekarang lebih tepatnya ke situ. Jawabannya. Pak gimana nih Pak Ini positif banget bahkan bahkan eh, seperti yang dibilang tadi lebih baik bertato tapi kemasih daripada tidak bertato nggak kemasih gitu Pak Sat. Siap. Sederhana sebetulnya mah, setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Bicara tato dari dulu juga sebelum Rasul diutus tato udah ada karena ini kesenian yang muncul di zaman jahiliyah. Tapi kemudian tato kenapa jadi benar masalah? Karena turun larangan kenapa larangan turun? karena ada obyeknya amelah di bandung khususnya yang saya tangani orang removal tato, ternyata biayanya tidak sederhana satu senti itu 500.000 ribu wow. saya pikir pelajari lagi ternyata dalam islam tidak boleh menzolimi diri kalau tato yang sudah banyak gini diberesin lagi satu menyakiti tubuh itu nggak boleh Kedua, Allah tidak pernah melihat masa lalu. Nah, ketika anak-anak nge-remove tato atau punya duit, mending kifarati dosa yang jangan ditambah tatonya, duit buat ngapus tatonya, mending disedekahin sama pakin miskin. Doa apa itu juga lebih menjanjikan untuk Allah menerima taubat kita. Anak-anak termotivasi. Nah, saya pengen ya, takutnya rekayasa. Fadil waktu itu pertama ketemu gimana dia? Waktu kenapa Fadil jadi mau hijrah? Karena fatwa saya itu sederhana. Dia waktu itu pertama ketemu gimana? Pertama ketemu sih karena Kalau boleh jujur karena tertarik untuk lawakannya yeah. hmm. Terus pada akhirnya datang ke kajian Nusa Devi Untuk cari lawakan Nusa Devi Eh ternyata banyak hal-hal uh, yang disampaikan oleh Dia mau bunuh Nusa Nusa diri Nusa tuh Makan oh. apa Dino waktu itu? <laughs> Makan sesuatu yang Perasaan kamu 30 gagal Makan lagi 30 gagal Ada Belum waktunya oh, Panasnya malah turun <laughs> <laughs> Nah kemudian gimana dia bisa stay on the track mempertahankan majelis ini malah cari teman untuk sama-sama ngaji dia? Iya dan akhirnya kayak ini kok Ustadz nggak kenal gitu ya tapi banyak hal-hal yang dia sampaikan tuh kayak nyindir gitu loh Kayak nyindir saya gitu dengan. Dia mah kurang ajar eh, datang kenal. ke kajian saya bukan mau ngaji mau lihat stand up comedy katanya <laughs> Nah, nah, aja, ngapain, gitu, gimana? Nah, awal kayak gitu untuk ya lagi <laughs> lagi pusing cari hiburan lah gitu cuma cari hiburannya kayaknya ini Ustadz ada menghibur gitu, ya. hibur ya udahlah lumayan gitu kan hiburan gak?nya ada adul, <laughs> terus ya dan akhirnya di situ tertarik untuk mencoba PDKT lah gitu, PDKT, PDKT. dicari Instagramnya segala macem gitu, mulai oh. DM ya waktu itu. DM mulai ngedm akhirnya dibalas dan akhirnya ketemuan hari itu juga pertama kali merasakan sholat lima waktu di lima masjid yang berbeda hari itu pertama kali dan di situ yang mulai merasa kayak tad udah saya ikut lah boleh nggak gitu sama dapat jodoh cerai lagi dapat jodoh lagi Di Majelis stato oh. Di Majelis stato dapat <laughs> dia kan mau bedung dirinya karena woman Oh... No Dan woman, no. berdiri karena momen no. lagi. Wah, kang Adil, kata Rina katanya kasep. Kasi. Oh, Denny. Dapet. Kamen. Nanti katanya kini, kalau Rina yang jadi panitia zakat oh. mah gak akan memandang sebelah mata pengan. malah jadi tayang. Nah. katanya pernah gagah sama dong. Dari yang oh, lain mungkin ada yang mau nanya? Sok, silakan dari Sabian. Ah, ini ada yang nanya. Oke, okay, silakan. Ah, boleh pinjam mic-nya? Bukan Pakde. Oh, mic ini bukan ada. mic Pakde. Ada Amanda. Udah ya, ayo udah. Pegal. Oh. <laughs> ya, udah, ngomong aja. Asalamualaikum salam. Waalaikumsalam. kalau kita di saat meninggal itu kalau dimandikan aku pernah dengar enggak sah karena kita ditutupi oleh tato mohon jawabannya. asik dong kalau nggak sah meninggal berarti hidup lagi ya <tik> <tik> <tik> highlander Mem memang ini kontroversi <tik> tapi ya terlepas lah karena ini sudah terjadi punten ya masalah jinah jangan kau dekati jina, masalah judi jangan kau dekati kejelam perjudian atau uh, homer itu kan ada objeknya ini sudah terjadi Nah, bagaimana? Ya sudah. E, e, Taubatan, nasuha. Allah itu Maha Penerima Taubat. Allah nggak pernah melihat tatonya. Yang Allah lihat ketakwaannya. Yang penting hatinya menjadi baik. Karena nanti menzolimi diri urusan matinya nanti diterima atau tidak. Saya tidak pernah mendapatkan satu mayat pun dapat tanda terima kematiannya diterima atau tidak. Maka bicara sah atau tidak, saya bersyukur kalau mati saya tidak sah ya. Berarti tetap saya disaur segar tahun depan ya. Oke, barangkali gitulah ada lagi, ada lagi, silakan. ada lagi dari temen Sabian dari Sabian mungkin Sabian ada yang mau nanya? pertanyaannya gampang aja pilihan ganda 50 sama S Rina ada yang mau nanya jangan cuma di situ-situ ada yang di atas oke silakan, Kang Reja tolong dioper lempar aja lempar kalau rusak biar ditanggung Oke, Tes kak, kayaknya nih Boleh dong? Boleh, terhat dong. Ah, pernah kasih waktu sholat atau waktu ibadah atau ke tempat-tempat suci itu, eh, dikomen orang nggak ketika waktu saat eh, itu eh, orangnya orangnya tatuan terus kok penampilannya kayak gitu? Pernah nggak dikritik kayak gitu sih? Tadi udah. Tadi udah Tidur deh. Apa tuh mengan apsum? Biasanya. Tidak, <usuk> jadi diri. Banyak temannya tak. Ada hitungnya enggak? Ada kritikan yang paling pedes enggak kayak itu? Ada yang level 4. Iya. Sengit. Itu Memang seblak ceker. Ada boleh diwakili? Ada enggak pengalaman itu nih yang Sok lisa, ya. yang sabi, yang sabi bedanya sabi <laughs> sawak-awak <tuk> Oke, okay. siapa namanya? Franky. E, nama saya Frenky. Frenky, keren. E, pengalaman saya itu Miknya mas, di dekatin mas. Oh. Basukin aja gak apa-apa. Jangan. Walau <laughs> dar. Saya pernah diikstifarin oh, orang istifarin di istifarin tempat istifarin kerja oh. saya sama tiga oh, orang yang berbeda. yang lihat saya. Astaghfirullah. Nah. <laughs> ada keluar kepala dari rice cooker gak bisa? Gak <laughs> ada. Oh. Ke, ke Langsung ke depan muka saya, tatapan gitu. Hmm. Bilang istriwa langsung? Iya, e -e, gitu kan. Saya... Itu setelah lihat muka apa liat tatu? Liat muka, ya kondisi begini. Tatu ya, bukan kondisi ya gini. Berarti kan masalahnya di muka. <sukur> <sukur> oh, terus-terus tiga orang yang oh, berbeda? Tiga orang berbeda itu ya. Dengan respon yang, yang sama? Hmm. Oke. Okay. Kamu oh, udah kerja? Di tempat kerja maksudnya bukan sekantor tapi? Nggak, saya kerja kan di pasar tuh. Oh, kamu di pasar? dia ya ya, pengunjung gitu. Terkait banget Syap, syap. Nah. Tuh, jadi emang terus sih kalau mau prank gitu. Tadinya sih sempat apa ya? Benci. Benci gitu sama nah uh, orangnya masih hidup kok so, sekarang. Ya masukin do. aja, Cak. Ya jawabannya semakin memanas ya kalau dilangsungin sekarang biar drop dulu dan kita akan kembali setelah yang satu ini. <laughs> Sabus, ya, tapi saur saja.